ليتفقه في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون بسم الله الرحمن ما يدله فلا مضلله وما يوب للفلا حاديرا اشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا في كرمتك علما نافعا Allahumma anta Rabbil Aalih Illa Anta. Khalaqatni, wa Ana Abdullahu, wa Ana Ala Ahdika, wa Ahdika Ma Sutagt. A'udz Bukamin Sharri Ma Sutagt. Abuulak Bni Aamtika Aliya, wa Abuulib Zanbi Faghfirli, faInnu La Yaghfir Zinub Illa Ant. La Aalih Illa Anta Suhuank. Inna Kunn Min Al Zulmin. La Aalih Illa Anta Suhuank. Inna Kunn Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na lima'alamtana wa rzuqna bi karamatikal ilm anna fi'ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim kita akan menunjukkan kajian tafsir kajian, kajian tahdhib matan abi uja' kali ini kita sudah sampai di mana di air mustaham air mustaham kita musta dah dibaca belum Udah dibahas kemarin ya Yang keempat Berarti sekarang Termasuk air suci namun tidak menyucikan Adalah air yang berubah Karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya Nah kita kan punya air Tohir namun Air tohir yang tidak Menyucikan Nah itu terbagi menjadi dua Yaitu air musti'amal Atau air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya ya jadi air tohir yang koir mutahir air suci yang tidak menyucikan itu terbagi menjadi dua macam yaitu yang mustahmal yang dipakai setelah meninggalkan hadis dan itu sudah kita bahas di pekan sebelumnya dan air yang dia Bukan mustahil, tapi dia berubah, <coughs> berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Benda suci di sini maksudnya adalah kum-kum-kum-kum-kum. Benda suci di sini maksudnya adalah benda yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air. Jadi di sini benda suci di sini maksudnya adalah benda yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air. Kalau masalah penyulingan itu tidak masalah, insyaallah Penyulingan air. Atau kalau misalnya kita kadang di beberapa masjid itu ada air yang agak berbau zat-zat, apakah pori dan semacamnya, itu insya Allah masalah. Karena memang itu dibutuhkan dan juga masih tetap dalam keadaannya seperti itu ya. Tidak dibutuhkan oleh air ya. Dan tidak mungkin atau yang tidak mungkin memisahkannya jika telah bercampur dengan air. Tidak mungkin memisahkannya jika telah bercampur dengan air. Misalnya misik, misik garam dan dan lain-lain. Penting -lain. dia benar-benar memang di, uh, tidak dibutuhkan air. Kalau misalnya memang tidak dibutuhkan untuk air tersebut, atau tidak mungkin memisahkannya jika telah bercampur dengan air. Kalau misalnya Air tadi suci, ya uh, kolam misalnya. Kemudian uh, ada pohon di sampingnya yang uh, daun-daunnya, wassalam, daun-daunnya berguguran. Kemudian jatuh dan jatuhnya daun-daunan tersebut uh, berpengaruh terhadap warna atau terhadap air terhadap baunya. Maka di sini air tersebut termasuk air yang masih tohir dan mutahir. Kenapa? Karena karena tidak mungkin memisahkannya. Yaitu bukan di sini maksudnya bukan seperti itu. Karena hal tersebut terjadi bukan faktor kesengajaan sama sekali. Melainkan dari faktor alam. Ya, maka dia tetap suci dan menyucikan, suci dan menyucikan. Kalau misalnya air tersebut adalah teh atau mendelain. Maka dia telah berubah statusnya menjadi suci namun tidak menyucikan Kemudian yang kelima Mengenai air yang jumlahnya Tidak sampai dua kullah Yaitu sekitar 204 kilogram atau 200 kilogram Imam Hadis yang lima meriwayatkan dari Abdullah bin Umar Dia berkata Saya mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Ketika beliau ditanya tentang air yang berada di padang pasir yang diminum oleh binatang-binatang buas dan binatang-binatang ternak. Beliau menjawab idzakana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khubath. Jika airnya mencapai 20, maka ia tidak mengandung najis. 2 qullah maka dia tidak mengandung najis. Dalam lafal Abu Daud radhiyallahu dikatakan ia tidak menjadi najis. Binatang buas dimaksud sini adalah setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memburu hewan-hewan lainnya di antaranya serigala dan semacamnya. Nah kesimpulan hadis ini adalah jika air tidak sampai dua kullah maka ia menjadi najis walaupun tidak berubah. Eh, fahami di sini Fikih Syafi'i. Jika air tidak sampai dua kullah maka ia menjadi najis walaupun tidak berubah. Kamu maksudnya? Hmm. Kalau misalnya air tersebut tidak sampai 200 ratus kilogram Uh, kemudian terkena oleh najis, benda najis, maka berubah atau enggak? Dia najis, dua ratus kilogram, lima atau banyak sebenarnya? Satu bak? Satu bak lebih bahkan? Satu bak. Iya, satu bak nggak yang dua ratus kilogram? Kok airnya doang? Karena air di airnya doang di sini bukan tempatnya. Airnya doang yang diukur. Berapa? Dua ratus kilogram misalnya satu atau satu ruangan ini, ada air dua ratus kilogram, ada najis, naro, kena najis. Kotran Malusia misalnya, ya kan? Nah, itu berarti menajiskan semuanya. Ini mereka berdasarkan zahir dari hadis ini. Jadi kesimpulan hadis ini adalah jika air tidak sampai dua kullah, maka ia menjadi najis walaupun tidak berubah. Nah, ini pemahaman dari mereka, ulama fikih Syafi'i dan lain-lain. Pemahaman ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika setaiqudah hendukum min naomihi, فلا يقم يده في النائِه حتى يغسِلها سلاساً فإنَّه لا يدري أين باتت يدهُ". Jika salah seorang di antar kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Difaham fahami baik-baik. Orang yang bangun tidur dilarang memasukkan tangannya ke dalam bejana kenapa karena khawatir tangannya kotor oleh najis yang tidak kelihatan itu jadi kenapa diperintahkan oleh nabi saw kita ketika bangun tidur malam itu harus apa namanya mewancuci tiga kali dulu sebelum kita memasukkan ke dalam bejana tangan kita kenapa karena bejana itu airnya sedikit dan tangan kita berpotensi memegang najis Ya, yeah. jadi yeah. yeah, kan yeah. itu maksudnya yeah. yang tidak kelihatan. Nah di sini Fahmi lihat di sini uh, bejana berarti kan nggak nyampe dua kula pastinya. Bejana nggak bakal nyampe 200 ratus kilogram. Dan kalau misalnya masukkan najis ke situ, itu menajiskannya. Itu pemahaman dari hadis ini. Tapi dalam hadis ini tidak ada uh, lafal yang benar-benar pas dan jelas untuk menghakimi bahwasannya jika air di bawah dua kula itu pasti akan langsung najis jika terkena najis walaupun sedikit pun walaupun walaupun jauh gitu kan walaupun ringan najis tersebut itu tidak ada tidak ada level yang sorry dan benar-benar jelas strike gitu menetapkan bahwasannya langsung najis Enggak. jadi ini pemahaman sebagian ulama pemahaman sebagian ulama ya nah jika bukan najis yang tidak kelihatan itu menyebutkan air menjadi najis Hanya dengan persentuhannya Maka hal ini tidak akan dilarang Jadi uh, Dalam fikih syafi'i Air ada empat Ada air mutlak Yang uh, ada air tohir mutahir Ghoir makruh Ada air yang tohir mutahir makruh Ada air yang tohir Ghoir mutahir Itu terbagi menjadi dua Dalam fikih syafi'i yaitu air mustamal Dan uh, air yang Uh, telah berubah warna atau rasa dan baunya dengan sesuatu yang tohir seperti teh atau kopi atau sirup dan lain-lain. Nah, uh, juga yang keempat adalah air yang uh, mutanajis atau air yang najis. Antum bedakan antara air yang mutanajis dengan air yang najis. Coba lihat di sini dalam matanya. Wama un najisun atau wama in najisin. Wahwaladhi halat fihi najasah Air najis, yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai dua kulah atau mencapai dua kulah namun berubah. Pahami baik-baik itu. Airnya bercampur benda najis. Ini namanya sebenarnya air mutanajis namanya. Ada air yang najis secara zat, ada air yang tadinya enggak najis namun kemudian terkena najis. Nah, ini namanya mutanajis sebenarnya. Lebih tepatnya mutanajis. Namun disebut oleh Abu Syuja maun najis langsung begitu saja. Itu ada sabilul mughalabah atau tanggilib yaitu seperti hiperbola ya, ya. namun atau seakan-akan air situ sudah menjadi najis secara zat sudah jelas tetapi pada asalnya dia adalah air yang tidak najis asalnya namun menjadi mutan najis karena terkena dengan najis ya dari air najis itu atau air air yang mutan najis itu terbagi menjadi dua macam yaitu jika ia bercampur dengan benda najis Sedangkan jumlahnya tidak sampai 20-200 kg. Atau air yang sudah mencapai 200 kg atau lebih. Tetapi berubah karena najis. Nah ini, dua-duanya tetap sebagai air muta najis. Faham disini? paham Jadi kalau misalnya dalam fikih syafi'i Kalau misalnya dia di bawah 200 kg. Angkat celana antum Angkat celana antum. Kalau misalnya di bawah 200 kg. Ya. Ya. Kemudian terkena najis, walaupun nggak berubah, berubah, maka menjadi najis, nah, ya kan? Ya. Dalam fiksi sapi loh. Tapi kalau misalnya naik 200 kilogram ke atas, terkena najis nggak ada perubahan nggak masalah. Ya paham di sini? Waktir? Kalau misalnya dia di atas 200 kilogram terus berubah dengan ada yang najis, maka dia menjadi najis. Paham gak? Antum mau duduk gak? Mau duduk? Enggak. enggak. Ukuran dua qullah air kira-kira berjumlah 500 liter baldat berdasarkan pendapat paling benar. Tetap iya, iya. Jadi 200 eh, di sini 204 kilogram setelah ditakil oleh para ulama. Ya. Kemudian dalil najisnya air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qullah atau mencapai 2 qullah namun berubah adalah ijma'. Sebentar, dari najisnya air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai dua kullah Ya ini bukan ijma' kalau misalnya najisnya air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai dua kullah Begitu saja itu bukan ijma' Melainkan sebagian ulama justru berpendapat bahwasanya Kalau air di bawah dua kullah, ya Itu dia Bercampur benda najis namun tidak berubah Itu tidak najis kan? Paham? Air 100 kg ada bener najis, berapa potong ya kan? Nah kemudian, habis itu nggak ada perubahan, sama skelas, nggak kan, nggak masalah kan? Gak masalah. Ya masalah itu kalau misalnya di sekitar di sisi kotoran itu ternyata mengubah berubah airnya menjadi kuning misalnya. Nah ini baru. Tapi yang di ujung nggak masalah, yang di ujung, boleh minum, boleh minum, boleh berwudu dengannya, boleh berwudu asal jangan deket-deket. Iya. Kalaupun misalnya dalam air, eh, sekarang misalnya ludah itu najis gak? Enggak najis, tapi dia hobi-hobi sih itu secara tradisi. Sasrom berubah, kalian, gituan? Aduh, masuknya. Kemudian kan reaknya, reaknya kemudian di dibuang di kolom itu, cuek, gituan? Kemudian kelihatan hijau-hijau itu. Ah. Nah, itu apakah menajiskan? Gak menajiskan, enggak masalah itu. Tapi menjijikan. menjijikan. Kalau misalnya dia mau berbual dengannya, enggak masalah sebenarnya. cuman tak karena apa? Dengan air yang menjijikan itu. Walaupun dia mutahir benar, mutahir karena enggak masalah dengan dengan reak warna, warna hijau kental dan semacamnya enggak masalah. Hmm. Kalau misalnya ada seperti itu. Jadi air yang bercampur benar najis, namun tidak berubah, itu tidak secara ijma. Melainkan ada di antara ulama dan bahkan pendapat ini yang lebih sohi. Menurut Ana. Pendapat bahwasannya, Ibrohnya itu bukan di dua kulah. Tapi di berubah atau enggaknya. untuk menajiskan suatu air. Bukan di dua kulah batasannya. Ya. Jadi kita dalam masalah ini kurang ikut fikih syakiai. Dalam masalah ini lagi. Ya. Jadi Ibrahim itu diberubah atau tidaknya air tersebut dari, tiga, dari salah satu dari tiga sisi, tiga sifat, imah dari baunya, imma dari rasanya, imah dari uh, warnanya, ya. Yeah. Atau mencapai dua kullah. Jadi bercampurnya benda najis itu harus dengan adanya pengaruh perubahan. Kalau bisa tidak ada perubahan, insya Allah nggak masalah. Ya, yeah. sama dengan yang benda tohir. Nah di sini kotoran dah. Tidak ada. Allah alamakah. Terus kotoran dengan apa? Kotoran dengan apa yang hadir? Tayam. Tayam tidak najis, karena. Hah? Begi cecak. Tayi cecak. Tayi cecak. Sekarang cicak itu kan. Bukan termasuk hewan yang darahnya mengalir. Darahnya mengalir tidak cecak itu? nggak ada darahan, Hah? ada dikit doang tapi nggak mengalir kan, maksudnya nggak mengalir seperti main hewan umumnya. Insya Allah dia nggak masalah tayyib sih itu, nggak masalah. Terlebih kalau misalnya hal tersebut emang sulit untuk dia ini, jadi tayyib sih itu tidak termasuk najis, insya Allah. Selain karena dia ada, ada berasal dari hewan yang walaupun tidak seperti hewan lain yang darahnya tidak mengalir dia, dan juga Kotoran itu sangat kecil Sehingga Insya Allah dimaafkan Gak masalah Karena biasanya emang cicak suka iya, ee, di Bokman, di Bokman, di Bokman. Muka dimukuman Ada orang lagi sholat Parahnya di Heiin -e kadang-kadang iya. iya kan Iya itulah mereka itu Jadi insya Allah gak masalah Kalau misalnya Seseorang menghukumi Kotoran cicak itu najis Maka ketika dia di iniin Di Apa dikotori oleh oleh dinodai oleh cicak tersebut dari atas genteng atau dari atap langit-langit maka dia wajib untuk memeriksa kepalanya dia ya, misalnya dia lagi sholat ceplok gitu gitu dia harus memeriksa dia ini ada beberapa ihtimal kadang berasa-berasa kadang dengan perasaan kuat gitu kan ada beberapa ihtimal ini imma dia adalah kotoran jicak. Imma adalah hal-hal lain kan. Kalau kucing udah jelas, kalau kucing najis. Maka kemudian dia harus membatalkan salatnya dong, iya kan? Kenapa? Karena dia harus memeriksa ini. Kalau misalnya dia tetap kayak gini, dia kan mengenai najis kotoran jicak ya. Maka dia harus menyingkirkan itu dan menyingkirkannya kan enggak cuma gini doang terus ini-ini itu malah membutuhkan banyak gerakan dan itu bisa membatalkan salat jadi dibatalkan sholat dulu dia usap-usap dulu mana cicaknya kemudian buang habis itu baru langsungkan sholat lagi langsungkan, sholat, bukan sambung tapi ulang sholatnya ya. mau dulu kan tuh mau duduk oke, duduk aja jangan telat makanya jangan telat apa lagi tadi, ada pertanyaan lagi Ah, enggak ada. Yang, yang gak najis itu hewan yang yang boleh dimakan ya? Ah, eh, yang Mereka boleh dimakan kan najis. najis, enggak najis kotorannya. Ya dalilnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sesorang ber berobat dengan kencingnya ontak. Ya, itu dalilnya. Enggak Dan najis makan, bisa jadi obat. Rasulullah yang menyuruh sahabat untuk minumnya. Di minum ya? Di bukan dioles lagi, diminum. Sekarang masalahnya kan kalau misalnya memang itu najis, kita sebenarnya enggak boleh berobat dengan Benda najis ya. Kan? Sebagaimana as misalnya menghukumi alkohol itu najis, jadi eh, enggak boleh berobat dengan alkohol. Ya kan? Kecuali darurat sekali. Dia dia enggak boleh berobat dengan obat batuk Dan semuanya enggak boleh. Kalau misalnya dia menganggap alkohol itu najis, tapi yang lebih sahih alkohol dan khamer itu tidak najis, ya. Uh, kemudian apalagi? Tai burung nggak ya? Tai burung nggak najis, insya Allah. Burung apapun. Kecuali burung yang diharamkan, diharamkan. Nah, seperti elang ya, yang bisa mencengkram mangsanya, kemudian memakan dengannya. Nah, ini elang, seperti itu elang, kotorannya najis, karena tidak dimakan. Ya. Jika hewan hewan lain misalnya himar ahliyah misalnya keledai haram dimakan kan kotorannya najis tapi kalau misalnya kuda hisan atau zebra enggak masalah kotorannya ya di kebun itu di di kolam renang jadi hijau tuh nah itu berarti tohir dia bukan mutohir, bukan bukan mutahhir lagi tapi buat air najis gitu bukan air najis. Gimana bersuci kan? Enggak dicuci ya eh, jelas lah, dan, dan bau lagi kan? Jadi kalau misalnya teman menemukan di kandang kandang kambing atau kandang sapi itu genangan kotoran eh, Itu bekas kotorannya mereka, ya itu enggak najis itu. Enggak najis. Cuma memang secara uruf menjijikan, jadi antum tidak layak like salat di sana, gitu kan? Tidak layak like sekali salat di sana gitu. Enggak najis. Sudah ya, paham? Ada, ada lagi pertanyaan? Hah? Gimana? Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Okey. Dikatakan dalam al-majmuu karya uh, Imam An-Nawawi bahawa Ibnul Munzir mengatakan para ulama bersepakat bahawa air yang sedikit atau banyak jika bercampur dengan najis kemudian mengubah rasa, warna atau baunya maka air itu menjadi najis. iya yeah. Kalau misalnya ada perubahan baik itu uh, perubahan itu, uh, air air sedikit atau air banyak. Jadi dalam fikih syafi ada isal al-ma' al-kathir dan al-ma' al-qalil. Al-ma' al-kathir itu adalah air yang di, ada yang air yang mencapai dua qullah atau lebih. Al-ma' al yang sedikit adalah air yang di bawah dua qullah. Ya, jadi bedakan itu. Al-ma' al-kathir dengan al-ma' al-qalil. Kalau misalnya al-ma' al-kathir Air banyak bagi syafi'i itu Yang mencapai dua kulah atau lebih Itu hukumnya gimana? Hukumnya kalau misalnya Bercampur dengan najis namun tidak berubah Maka air yang kafir ini tetap menjadi air mutlak <tuk> Tapi kalau misalnya dia berubah Maka dia menjadi najis Berubah karena najis Bukan Kalau berubah karena sesuai dengan tohir Juga menjadi tohir Nah kemudian air air yang, air yang kolil Di bawah dua kulah kira-kira misalnya 100 kilogram misalnya nah itu ketika dia uh, bercampur dengan najis, bercampurnya saja itu sudah menjadikannya najis tapi yang lebih sesuai adalah enggak menjadikannya najis serta-merta sehingga perlu dideteksi lagi apakah memang ini benar-benar uh, ada perubahan dari segi warna bau atau rasa ya yeah. Jadi kalau misalnya Antum mempunyai kolam renang yang kecil yang tidak sampai dua kula airnya, masanya, Kemudian tergenang di situ ada kotoran kucing, maka periksa Jangan langsung dihukumin Najis Antum periksa dulu air itu Apakah ada perubahan atau enggak dari segi warna? Oh enggak ada, coba dari segi bau Bukan bukan kotoran kucingnya Antum cium itu udah jelas, itu mutafak alih itu tapi airnya airnya samping-sampingnya misalnya antum cium-cium satu. Cium. Oh, enggak ada ini. Terus rasanya, Pak. Nah, itu yang paling pahit memang, tapi di di di aja dirasain enggak ada, Mas. Berarti itu masih tohir dan masih tohir mutahhir. tohir mutahhir ya. Ini enggak masalah. Adapun hadis Al-ma'u dhahurun la yunajjisuhu shay'un illa fa ghayyara lawnuhu aw thau'muhu illa ma yughayyiru lawnahu aw air tahur jusi tin mujusi itu tidak menjadi najis oleh apapun kecuali benda yang mengubah warna rasa atau baunya hadis ini dhaif sekali tapi dhaifnya hadis ini hanya di bagian illa ma yughayyiru lawnahu aw itu dhaifnya di situ pun alma'u tahurun la yunajjisu syai itu hadis yang ada ya Alif uh, sumur bidoah. Jadi al-ma'u tahur laynya jaysy itu lafalnya lafal sahih. Kalau illa maghayyaru lawnahu atau tu'mahuhu atau itu lafal yang dhaif sekali sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi masalah di sini para ulama telah sepakat dengan ma'na ma hadis ini. Sepakat sahih maknanya, maka hujjahnya adalah di ijmaknya ulama bukan di hadis ini. Paham di sini? Jadi para ulama ini kan ini kan hadis ini tidak bisa menjadi hujjah yang illa maghaira launahu atau mawrihahu. Ya, tapi kemudian para ulama bersepakat. Nah, kita kan tahu bahwasanya hujjah itu atau dalil ada empat Yang disepakati oleh para ulama, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Maka ketika para ulama berijma' bahwasanya air suci dan mensucikan itu tidak menjadi najis oleh apapun atau tidak berubah statusnya kecuali jika berubah warna, rasa, dan baunya karena ada ijma itu bakal menjadi menjadi dalil. Jadi ketika antum ditanya apa dalilnya bahwasanya air yang terkena benda najis kemudian berubah menjadi najis, dalilnya adalah ijma ulama. Bukan dari hadis ini. Karena hadis ini dhaif jiddan, enggak bisa dijadikan sandar hukum. Ijma ulama. Ya. Yeah. Dan ijma ulama itu dalil. Jelas dalil. Enggak ada perselisihan. Enggak, enggak ada presiluhan dalam hal ini. Hadis, gitu, ya, itu ya. air air sumur wudhuah. Hmm. Itu cuma lafal hmm. al-ma'u tukhuru la yunda jinsu syai'in terhadapan pada kecup dengan calonian. Niatnya belakangnya kan juga. Bila mau Sama, iya iya itu atau thamuhu atau launuhu. Iya. Hmm. Sama-sama. Itu sama. Lafalnya memang agak beda sedikit. tapi sebenarnya sama. Dari dua-duanya sama-sama dhaif jiddan statusnya. Ya. Okay. Kita tahu dalam musulah halif kemarin Dolif Jidan tidak bisa diangkat derajatnya ya? Hmm. Ya. Yang ketujuh, dua kulah kira-kira Sebadan dengan 190 liter Atau sekitar 200 kilogram Ya, sudah paham itu ya? ya Kemudian ada permasalahan berkaitan Masih berkaitan dengan air sebenarnya Kayaknya hmm. itu Uh, kita lebih cepat lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak langsung serta-merta kita hukumin najis karena kena dengan benda najis begitu saja nggak ya yeah. kalau ada beberapa tapi kita langsung kayak ini aja penyamakan kulit bangkai ya penyamakan fasal baru penyamakan kulit bangkai coba so, disini lihat Wajuludul Maytati Tathuru Biddibagi Tathuru Biddibagi Illa Jildal Kalbi Walkhinziri Wama Tuhullida Atau bisa juga Wama Tawallada Min Uma Atau Min Ahadihima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 al baitati bangkai binatang. Coba so, di sini kita akan mempermasalahkan kulit-kulitnya bangkai binatang. Ingat ya, bangkai binatang, bukan binatang yang mati. Karena binatang yang mati itu umum, ada yang bangkai, mayitah, ada yang memang layak dimakan. Ya. Iya enggak? Kalau misalnya kambing sudah disembelih Secara syariat itu bukan bangkai namanya. Dia mati tapi bukan bangkai dalam syarat Islam, bukan mayitah. Bukan mayitah, ya. Boleh dimakan. Tapi kalau misalnya kambing tersebut mati karena frustrasi misalnya. Mati gitu aja. Kan enggak didaqat, enggak dizakat, enggak disembelih. Maka dia bukan termasuk eh, maka dia termasuk dalam kategori bangkai. Nah, sekarang di sini masalahnya bangkai ini boleh enggak diambil kulitnya gitu kan. Kalau misalnya binatang yang sudah disembelih secara syar'i sudah boleh dengan disamak saja. Nah, sekarang bangkai boleh enggak? Dan juga misalnya Contoh lain binatang lain misalnya ada jadi ya tiga kasus nih ada atau kita ambil uh, berapa tiga kasus ya atau empat kasus empat kasus binatang ini namanya kambing ya kamu tahu kambing kan? Masya Allah binatangnya namanya kambing kambing ini kemudian disembelih secara syariat Allahu Akbar Akbarullah Bismillah ya karena itu adalah cerita ada garis soundtrack dari takbiran radio nah sekarang dia mati secara syar'i, ya kan? itu satu kasus. boleh nggak dimakan dagingnya? boleh, Boleh tapi setelah dimasak, ini nggak langsung dimakan gitu ya? nah, najis nggak, najis nggak ini dagingnya, nggak najis. boleh nggak diambil kulitnya setelah disamak? boleh. ini ringkasannya kulas semuanya. kemudian kasus kedua, kambing ini Stres tertekan hidupnya Jiwanya tertekan Kemudian Stroke, uh, stroke ya Kemudian mati itu, meng, meng, Apa namanya uh, Jadi, diri. Kepalanya Atau gantung diri boleh Kepalanya di, diantuk-antukan ke tembok Sampai mati Nah seperti ini kan Tidak disembelih Secara syari. Berarti dia membangkai atau enggak memangkan. Nah, otomatis daging najis ya. Daging najis ya, najis. Enggak boleh dimakan. Baik walaupun setelah dimasak enggak boleh dimakan. Nah, kemudian setelah itu kulitnya boleh enggak dimanfaatkan? Hmm, ini dia akhir masalah ini yang akan dipermasalahkan, oke? Okay? Jadi poin ini, ingat ini ya kulitnya boleh nggak di, di, di, di, di, di, di, dimanfaatkan setelah disamak ini akan kita permasalahkan itu kasus kedua inget-inget itu itu yang akan poinnya itu poinnya di situ kemudian ketiga ada hewan serigala ya atau harimau Harimaunya, harimau nya harimau beneran bukan harimau macan jin itu bukan kan maung kita pelihara menjinak dia kemudian kita sembelih secara syar'i. Kita nyerlah dan harimau-nya pun rela. <gir> Allahakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nah kemudian, Ketika, Udah mati dan tidak dalam darurat, tidak dalam keadaan darurat tidak, ya. Tapi memang pengen aja, hobi aja gitu kan? Nah, kemudian setelah matinya harimau tersebut. Apakah halal dimakan? Nah, apakah bisa dihukumi dia membangkai? Bangkai. karena tidak disembelih secara syar'i. Walaupun dia disembelih secara syar'i, tapi karena hewan ini haram dimakan secara zat, maka walaupun menyembelihnya kayak gitu tetap aja enggak syar'i. Enggak syar'i karena melanggar gitu kan. Misalnya orang disembelih. Allahu akbar Allahu bismillahirrohmanirrohim. Mati kan? Sekarang apakah itu penyembelihan syar'i? Enggak Apakah boleh dimakan setelah itu? Enggak boleh Nah sekarang kalau misalnya serigala itu, harimau itu Setelah wafatnya dia tewas kan? Nah gugur kan? Di medan penyembelihan Nah setelah itu bolehkah dimakan setelah dimasak? Sudah dimasak dibumbuin? Enggak boleh Apakah dia membangkai? Membangkai sekarang yang permasalahan ketiga juga masuk dalam bab ini apakah boleh kulitnya disamak kemudian dimanfaatkan itu permasalahan juga ya kemudian yang keempat tiba-tiba saja kita menemukan harimau yang kita pelihara itu mati ya mati udah gitu aja nah sekarang apakah dia membangkai membangkai Apakah boleh dimakan dagingnya? Nah, sekarang, apakah boleh dimanfaatkan kulitnya? Nah, itu dia. Apakah boleh dimanfaatkan kulitnya? Setelah dia samak, tentu saja. Jadi ada tiga permasalahan tentang binatang yang pada hakikatnya boleh dimakan. Tapi ternyata tidak disebeli secara syar'i. Itu membangkai bukan? Bangkai. Boleh enggak di samak kemudian dimanfaatkan? Nah, itu masalah. Kedua, hewan yang... Pada secara kaya-kaya boleh dimakan. Tapi disembeli. Dengan cara yang mirip dengan cara syarai. Apakah boleh dimakan? Tidak boleh. Boleh tidak disamak? Kemudian dimanfaatkan. Ini masalah. Dan yang ketiga ya sudah jelas-jelas bangkai. Ya. Apakah boleh disamak? Dan semacamnya. Baik. Kita ini. Kulit bangkai binatang. Ya. Di situ umum. Bangkai binatang. Bisa menjadi suci setelah disamak kecuali dan nah dikhususkan di sini kulit anjing dan kulit babi serta bukan benda-benda ini bukan benda-benda ini bukan benda-benda serta, serta hewan ini benda-benda ganti serta hewan-hewan yang terlahir dari keduanya ini anda, anda mengganti itu jangan sampai nanti salah serta hewan-hewan yang bersumber dari Keduanya atau salah satu dari keduanya Paham? Jadi kecuali kulit anjing Kulit anjing boleh gak kita samak? Gak boleh Karena najis secara satu udah terus Terus menerus dia najis selamanya Kemudian kulit babi boleh gak? Nah kalau dalam VG syafi'i kulit babi Tidak boleh Najis Lebih parah dari anjing Walaupun sebenarnya dalilnya tidak Tidak ada dalil strike gitu tapi Allah Alam ini yang benar Dalam fikir syafi'i Dan ini yang benar Bahwasannya kulit babi itu najis Tetapi najisnya kulit babi Tetap tidak bisa dikiaskan Dari segi penyucian Dari terkena Itu kalau misalnya uh, Sof kalau misalnya kita nih Terkena dengan Tersenggol dengan Anjing misalnya Apakah kita langsung Tujuh kali Tujuh kali mencucinya, enggak, kulitnya enggak. Tetapi najis nggak, najis, najis ya. Jadi yang yang membuat tujuh kali pembersihan, itu liur, jilatan ya, ya. Kalau misalnya babi misal, kita menyinggol babi atau sebaliknya, nah, itu kan najis kan? kan ada bulunya juga dia bulu ini nempel lah semacam ya kan najis ya harus dicuci ya maksudnya pokoknya dihilangkan mau mau mau dicuci mau dipakai pengering atau gimana pokoknya penting hilang itu yang penting selamat lah dia dari najisnya babi itu hmm? enggak apa yang mana yang dijilat ujib Engga, enggak enggak enggak nya lebih tepat enggak? Enggak enggak sampai tujuan. Enggak. Biasa aja. Semuanya babi liur babi juga enggak sampai tujuh kali kok. Anak anak ini ambil pendapat. Enggak. Yang tujuh kali itu khusus anjing. Iya. Babi ini dikiaskan dan anjing karena babi keadaannya lebih buruk dari anjing gitu loh. Kan? Ya. Kalau misal anjing, dia dikasih kandang. Dia tidak akan ber, bergelimang di, di apa namanya kotoran lumpur ini. Tapi kok punya babi Dengan tempat buang airnya pun Mereka sangat senang Iya <laughs> yeah. Coba tanya dengan babi langsung Nanti akan tahu <laughs> yeah. Jadi itu uh, Serta benda, uh, serta hewan-hewan yang bersumber dari Keduanya Bersumber yang maksudnya terlahir dari keduanya Atau terlahir salah satu dari keduanya Contoh Babi dengan babi nikah Ah kok nikah si kawin Kemudian melahirkan enggak mungkin melahirkan jerapah Melahirkan babi pastinya Melahirkan babi ya kan? Nah maka Babi yang baru lahir ini Dia najis enggak? Ya najis lah Karena terlahir dari Udah sepakat babi tersebut Udah sepakat melahirkan babi juga kan Akhirnya udah Atau yang terakhir dari keduanya Babi dengan anjing mengkawin kawin ini, memang Kalau misalnya iya bisa aja. Bisa. Bisa. Hah? Kalau secara biologi enggak bisa, Iya, <tuk> tapi kan itu secara teori. Adanya babi sama rusa jadi babi rusa. Nah. Benar enggak itu bisa? bisa. <tuk> ada namanya. namanya. Antum dol mudil ini nanti Babi laut ada tuh Babi sama laut Nikah babi sama laut Jadinya babi laut hmm. Anda gak tahu kalau misalnya babi sama anjing Misal-misal aja Misal aja kalau misalnya di prakteknya Prakteknya terjadi gitu kan Babi sama anjing Kemudian Melahirkan anak anjing babi Babi anjing atau disingkat menjadi bajing. Enggak, enggak, enggak. Enggak beda lagi. Enggak, enggak beda lagi ya. Sesat misat kan itu. Jadi babi anjing per percampuran antara keduanya. Ya. Maka dia menjadi najis kan? Bahkan najisnya luar biasa itu. Ya kan? Percampuran antara dua dua yang dihukumin najis dalam fikih Syafi'i. Baik, sekarang kalau misalnya dia au ahadihima au min ahadihima atau salah satu dari keduanya anjing ini kemudian menikah dengan kambing kemudian kambingnya melahirkan anak gimana kajing kanjing kambing anjing ya bulu bulu-bulunya bulu-bulu embe tapi ternyata mukanya muka anjing ya serigala berbulu lomba misalnya serigala termasuk anjing kan termasuk anjing nah ya udah di sini berarti Dihukumin najis, serigala berbulu domba. Hah? Tapi ini bukan majaz ya. Terada orang munafik masuk ke pengajian Intel misalnya, serigala berbulu domba berarti dengan najis seperti itu. Enggak, enggak, enggak masuk situ itu. Itu nggak masuk hukum fiksi ini itu. Nggak berkaitan sama tuhur. Atau misalnya babi, ya kawin dengan siapapun itu <laughs> ada ada loh perempuan dihamili oleh anjing apa apa main dengan anjing ada tapi misal misal aja kalau misal terjadi kan siapa tahu kayaklah aja terjadi kan Nggak ulama zaman dulu mereka sesuatu yang iftiradi nah itu yang bisa aja terjadi gitu siapa tahu nanti terjadi gini gituan dan dan kadang-kadang terjadi di, di masa kita gitulah belum pernah belum pernah ada produknya tapi nanti kan akan ada siapa tahu kan makanya itu bisa menjadi najis itu anak-anak seperti itu ya kemudian tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali tulang dan bangkai manusia mayat manusia tidak najis kecuali kalau sudah membusuk sudah ya. penuh belatung nah itu menjadi najis tapi kalau misalnya baru mati baru menghembus nafas terakhir selesai langsung dihukum najis enggak kasian lah sholatin dulu jangan dihukum najis gitu gitu ya enggak najis enggak najis jadi manusia nggak najis walaupun dia kafir ya tidak tidak tapi tapi ada juga berpendapat bahwasanya mayat orang kafir langsung disebut najis ini pendapat yang juga bisa bisa jadi benar gituan allah alam tapi pada dasarnya manusia tidak dinajiskan, tidak dinajiskan. Ya. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, idha dubi koliha bufakod tahur. Jika kulit disamak maka ia menjadi suci. Disamak artinya dihilangkan bagian lembabnya yang akan merusak keawetannya. Jadi kalau misalnya ini apa namanya kulit, itu yang disamak tuh yang dihilangkan harus bulunya hilang, itu bagian zohirnya atasnya. Dan bagian dalamnya itu sedikit-sedikit lemak-lemak sedikit itu semuanya harus dibersihkan. Dan tidak cukup antum menjemur gak boleh. Menjemur doang di terik matahari gak boleh. Hah? Juga cuman disesek-sesek dengan pisau doang juga gak boleh. Harus ada pakai zat-zat asam dan pedas ya. Ada-ada orang-orang tukang penyamak itu mereka tahu caranya. Ya, Jadi supaya apa? Itu kan tujuannya supaya kenajisannya dan bau nyengatnya nanti bakal hilang. Supaya awet. Karena kalau misalnya dengan keberadaan daging-daging kecil itu atau lemak-lemak itu, itu akan mem memperbusuk, ya, membuat busuk. Dan itu nanti akan menjadi najis ketika sudah busuk. Walaupun pada asalnya bisa jadi tohir. Tapi kan ini kan kita permasalahan untuk penyamakan kulit bangkai, yang tadi ini najis. Jadi daging-daging lemak-lemak itu najis, maka hilangkan dia najis itu. Gitu maksudnya ya. Hmm yaitu jika setelah itu direndam di dalam air maka bau busuknya tidak akan kembali. Ya kalau misalnya masih ada lemak lemaknya itu kemudian didiamkan kemudian masukkan ke dalam air cemplungkan. Setelah dicemplungkan dia angkat lagi menjadi bau air itu menjadi bau gitu. Nah ini menjadi na masih masih masih buruk masih najis ya. ya. Kemudian yang kedua kulit bangkai anjing dan babi tidak menjadi suci meskipun disamak meskipun dibersihkan deterjen dan semacamnya karena keduanya najis ketika masih hidup sehingga ketidaksuciannya setelah mati itu lebih utama. Dasar najisnya tulang dan bulu bangkai adalah firman Allah, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bangkai bagi kalian. Bangkai itu tulang ya. Tulang itu termasuk bagian dari bangkai juga. Jadi tetap di diharamkan. Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i, ya. Jadi bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i. Jadi kalau misalnya hewan itu kambing boleh dimakan aslinya, tapi di sembelih tidak secara syar'i maka dia bangkai, haram dimakan. Juga serigala haram dimakan walaupun dia disembelih, dia tetap penyembelihannya bukan secara syar'i. Ya, koy, begitu. Oleh karena itu termasuk juga bangkai adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika disembelih. Seperti kledai dan binatang yang sebenarnya boleh dimakan dagingnya namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti sembelihan orang yang murtad. Sembelihannya orang yang murtad ya itu enggak boleh dimakan. Haram. Sembelihannya orang yang murtad. Jadi murtadnya di ahli Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Murtad dihukumi kafir dan tidak sama dengan ahli kitab. Ahli kitab itu harus dari keaslian dia ahli kitab dari lahir Beda bukan ahli kitab Ahli kitaban Ini dari lahir dia ahli kitab Bukan ahli kitab baru-baru kemarin Enggak, enggak boleh kayak gitu Iya, kok ya kayak murtad dari Islam bahkan Itu kan hukumannya sebenarnya bukan ini Mati, hukumannya mati Hukumannya mati itu Orang murtad dari Islam mau ke Kristen Atau mau pun Dia harus mati kalau dia tidak bertawad kembali kepada Islam Asalnya ya. Jadi enggak boleh makan sembelihannya. Sebab walaupun walaupun tidak membahayakan kesehatan, artinya diharamkannya bangkai adalah tanda kenajisan bangkai tersebut. Karena karena pengharaman sesuatu yang tidak ada bahayanya dan tidak ada kemuliaannya adalah tanda kenajisannya. Ya. Kenajisannya diikuti oleh kenajisan bagian-bagiannya. Tetapi di sini perlu dijelaskan tadi yang yang kedua, gambaran kedua adalah Kambing ya Hewan yang dimakan Itu kemudian mati Tidak secara syar'i, Tidak dengan penyembelian syar'i, Dia boleh di samak Boleh di samak Boleh di samak kulitnya Kemudian dimanfaatkan Sekarang masalahnya Hewan yang memang Tidak boleh dimakan pada aslinya Kalau syafi'i ya Mereka menganggap Tidak masalah Dan jumhur ulama Tidak masalah Tidak masalah di samak Tidak masalah kulit buahnya Kayak kulit buaya atau ular buaya juga kan masih ada masalah buaya tentang najis atau, atau tentang boleh enggak atau enggak dimakannya buaya itu. Misalnya kulit ular Ini ya. Jumhur ulama enggak masalah. Ini Jumhur mengatakan begitu. Tapi yang lebih tepat adalah enggak boleh. Jadi tas, jadi kan iya. Iya. Ular ya. Juga termasuk misalnya yang lain serigala, harimau, macan. Itu walaupun mayoritas ulama mengatakan enggak masalah di samak kemudian di makan, eh dimakan di, di dijadikan ini. Handal ini seperti ini atau atau paljangan tapi yang lebih cepat tidak, tidak boleh. boleh. Karena para Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda dalam Mustad Ahmad dibahuha zakatuha. Yaitu mendibaknya menyamak binatang Menyamak kulit binatang itu ibarat zakat menyembelihnya yaitu menyamak kulit binatang yang mati Bangkai, itu ibarat Menzakatnya, zakat itu artinya penyembelihan amotong penyembelihan secara syar'i zakat nama izah pakai da, zakat maka kalau misalnya serigala nih ya kita sembelih misalnya itu sah enggak dia enggak sah enggak bisa dimakan ya kan tetap haram enggak tetap haram begitu juga dengan kulitnya Ketika kita menyamak kulitnya itu kan ibarat kita menzakat dia. Nah karena menzakat dia itu tidak sah. Maka kita mengulitinya sebagai penzakatannya juga tidak sah. Karena menguliti binatang bangkai itu ibarat menzakatnya. Menyembelihnya. Cuma hanya dimanfaatkan kulitnya saja. Bukan dagingnya. Paham? Jadi kulit binatang yang haram dimakan itu tetap najis. Walaupun dizakat, zakat. Walaupun di disamah. Seperti kulit harimau, kulit macan, kulit buaya bagi yang mengatakan buaya itu haram Kulit ular ya Termasuk, kemudian kulit apa lagi? Hah? Kulit dinosaurus misalnya Kemudian kulit apa lagi? Ada nelden binatang -binat yang haram dimakan Haram dimakan secara zat, bukan haram dimakan karena mencuri Beda lagi Kulit beruang ya Termasuk itu jaket dari kulit beruang, ya, ayo ya, nggak, ya mau gimana lagi? <laughs> Kalau misalnya kulit sapi, nggak masalah. Antum misalnya dompet dari mana nih? Kulit apa nih? Dari kulit sapi. Nggak masalah, asal sudah disamak, maksudnya dibelum belum dibersihkan, clean, nggak masalah. Tapi ketika dompet ini dari kulit apa? Dari kulit ular. Nah ini masalah ini nggak boleh. Ya. Pertama, kalau di antara saat jual beli, di antara saat jual beli, benda yang dijual itu enggak boleh najis, ya kan? Kalau benda itu najis, maka perdagangannya tidak memenuhi syarat, berarti tidak sah perdagangannya. Maka yang mendagangi kulit-kulit harimau, baik berupa tas atau dompet atau baju, jaket, celana atau pajangan, pajangan bahkan itu semua perdagangannya tidak sah, perdagangannya tidak sah, rusak perdagangannya dan hartanya haram, ya, hartanya haram. berarti dia sama aja memakan harta yang haram, ya. itu yang lebih sahih ya, itu yang lebih sahih walaupun maya, banyak sekali ulama mengatakan nggak masalah kita memakai dengan kulit-kulit itu, ya. sebagian mayoritas ulama berpikir seperti itu, tapi namun itu pendapatnya tidak benar. Ya. Juga misalnya minyak ular, kalau memang benar itu berasal dari ular misal, misal, maka dia najis. Dan, semua nya semuanya. Karena bagai memperdu kan antum ambil memperdu dari mana? Ya, dari ular kan? Muka masa dari kambing, atau kambing itu makan ular kemudian antum ambil itu nggak mungkin. Dari ular. Jadi kan najis kan? Najis maka, sudah terpisah minggu. lagi dari dari bagian tubuhnya. Ya, jadi itu semua nggak boleh. Walaupun ada ulam berpendapat minyak ular untuk gatal-gatal nggak masalah. Nah kalau misalnya minyak tersebut memang asli dari ular maka nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu nama doang, anda nggak tahu nih, nama doang atau memang dari ular asli? Kalau misalnya dari ular asli nggak boleh. Ya, ya, minyak ular. Ya. ya, ya jadi itu permasalahannya Insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya Insya Allah. minyak tahun nama bukan dari tahun capek kalau misalnya ngejar-ngejar tahun untuk ini nyiapin. Udah ngajar kemudian pas ketangkap di lagi kan, enggak enak. Yes, insyaallah setelah ini langsung eh uh, Syafi'i ya. Yeah. Kita langsung menuju ke eh afan ke durus seluruh selanjutnya langsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.